duanya di sini kita joget bareng semuanya. Mas Adik sini yuk. Pasang, pasang kuda-kuda. Mas Nana, sini dulu. Bisa nyanyi bareng berdiri? Bisa. Bokongnya ngene sik lho bokong. Uda belum?